ciri-ciri fi'ilmadi berakhiran. Ini, ini, ini. La la lu et tanata t u m a tumti t u m a tunna t u n a t u n a La la lu et tanata t u m a tumti t u m a tunna tunna. a t u